Sampun tikandin berarti riatir kiramen bilen. Sampun direkton, inshallah kiramen likor nanti ramadannya cuma dua puluh sembilan. hari istikmal dikenakan. Berarti Polanya kan gelombolo sama liga, gelombolo sama liga Kalau syakbannya 30 nanti ik cuma 29 30 diskon saat ilan Samput belanja telanggi Terus terang pulau sambut belanja Penggada telanggirnya saat ini posoan pulosampun tensuondoyo lonjo kali 72 kali lara lari tujuan ngopo mungkin posoan cek gak membuat boleh. Masalah itu. Masalah itu. Masalah itu. Masalah itu. Masalah itu. Masalah alun Masalah itu. Masalah itu. Alaknya alun-alun kesin jamen malam Tegurnya alun-alun Mala ya Mala ya Mala ya Mala ya Mala hari Pesaikan tekan Mala si menang Semoga makin hari Makin akhir Ramadan Makin semangat Amin Ayin nabi 10 terakhir Wasyadga maqzal Mengencangkan sarungnya ada yang mengartikan meninggalkan maaf hubungan suami istri fokus untuk ibadah ada yang mengartikan mengencangkan sarung itu maksudnya sebagai wujud makin semangat lecorot yang indonesia menyingsingkan lemah tanpa bahasa untuk mengistilahkan kondisi kita makin cemumut selalu lagi saat ini Sehat wal yang sudah kita jalani, kita kan diterima. Dan kita masih diberi kekuatan lahir untuk menjalankan Ramadan ini serta ketakahan dan ibadah yang lain. Amin ya alamin. Ibu-ibu sekalian Kemarin sudah kita jelaskan pemerintah tidak berikut macam-macamnya Pak Apurten, Apurten Satu nampilakan konten kabel cendek dengan ketinggalan Penghubung antara kabel putih dengan laptop itu Cendek tapi bermanfaat Cuma akhirnya di bawten satu murut dan Tapi kan konten bukunya ini Kemarin sudah kita bahas Pemertian serta Macam-macam tiga Ada satu hal yang perlu kami luruskan Kalau ini ranju Antara sumpah suami Pada istri Dengan keterangan sumpah Yang disebut dengan Namun ini uh, Sumpah nomor amin uh, saya Sumpah serapah Sumpah Paterinah yeah. Sumpah Sumpah Paterinah mubahalah. mubahalah Kemarin saya rancut Kalau ilah Perempuan yang di itu maksudnya Suaminya Sumpah tidak akan Melakukan hubungan Halamda tak kumpuli yeah. Itu Hukumnya halam Dan kalau mau kumpuli harus Melakukan kafarun yamin. Puasa, tidak hari berturut-turut baru bisa komplit itu kalau ada sumpah semangat itu insya Allah Indonesia jarang sumpah kamu gak tak hubungi mau usahun teh pun itu e, ralat meluruskan keterangan kemarin nek terlalu lalu berarti penafir pun Mütehasabınızla kavunayım ya tenante, karla ya dançayım, Allah o. Salatu Muhammad. Bugün, bugün, bugün, bugün, bugün, bugün, bugün, Nomor satu pengertian, nomor dua macam-macam tiba Tiga Beberapa hal Yang diharamkan Pada masa tiba Ada tiga secara umum Yang ketiga nanti dirinci Yang pertama Meminang wanita Dalam masa tiba Minang mihu, lamaran. itu lamaran Tiba Niku pun buatan angsa. Nokomali ibar. Ibar nidi rafi. Ada prosesnya takrib hibah nikah. Takrib itu penawaran. Penawaran. Takrib tak aing roh ya ber. Takrib. Niku penawaran. Setelah nawar biasanya Hidbah Kalau ta'rif Tidak apa-apa Ta'rif Itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Hasan Putranya Sayyidina Ali Melakukan ta'rif Kepada perempuan Yang masih ada dalam masa kita Tapi oh. Lamar Boten atas Dukoyonokoni Cara takritnya Kita tidak bisa membayangkan Karena bayangan ini nanti menafsirkan Tapi yang jelas pasti Sudah dilakukan etika Iddah itu, nggak keluar rumah Kecuali darurat dan seterusnya Mungkin saya Saiduna Hasan itu ngomongnya Tidak langsung melihat wajahnya Dan seterusnya Tentu adab dan etika Masih dipakai Intinya takrit masih bisa Akses tutun sesuai etika Lalu Setelah ta'rif Biasanya hikbah Laksın dilarak hikbah Maka ini menjadi Hal yang pertama Bukan berhati Nama tadi Tanda kutip Nawar Nama tadi Hidda Nama buka buka hatta Nama buka hatta Nama buka hatta Nama buka rol takoz zaman kan makin cahil makanya imam Malik punya kaidah atas mekaten kaidahnya imam Malik itu dikutip oleh imam Gibnu Hajar dalam kitab Fathul Bayi yuh datulin nasifatawa biqodrima ahdatul min al fujur Yadafu harus terus diupdate, diperbaharui. Yadafu min nasi, lin nasi untuk manusia. Al-fatwa, fatwa-fatwa itu. Bi qadri ma ahdathu min al-fujur, bi qadri seukuran ma ahdathu mereka makin canggih. Minimal fujur anggone ngelakoni maksimal. Pokoknya ada kelakuan menungso ini tambah semen, kok tambah nemen. Maka fatwa yang harus disampaikan itu harus makin diperketat. Ini kaidah dari Imam Malik disetujui oleh Imam Ibn Hajar meskipun beliau dari Madhab Syafi'i beliau sampaikan di dalam kitab beliau kul bari atawa, ah fatwa itu harus makin diperketat nalikane kelakohane tambah sandang pangan papan sesesa Sandan, pangan, papang, ces-cesan, paketan Yaksinin mm. dawey romoyayayi zeynudin mz almarfu Isinin donyo harta tahta wanita Sabin ki rupi ni tambah niye Harta tahta wanita toyota Harta tahta wanita toyota dan kuota Wezko leka dili kuota Koyok terisolasi dari dunia luar Yang bertenggara paketan, kalau mungkin dono akhirat Kalau makin canggih teknologi makin canggih, alat telekomunikasi makin canggih, tentu takrif ini juga perlu diperhatikan. Mau masak ida kok muro muro, share share foto ini terkunci terkunci. Nanti tujuannya nggak anu kok aku nih mungkin orang sih takrif. Kalau ini seminar tentang kasih dan cinta mengajiin mahasiswa dan mahasiswi sanjusman. Ada yang tanya Ustaz, bolehkah pacaran yang syar'i? Gimana? Enggak ketemu Ustaz, enggak saling ketemu, tapi cuma saling memantau di Facebook. Itu yang di yang positif Ustaz. lo kayak apa? Misalkan salat tahajud di share. Nanti itu pacarnya lihat, oh, pacar busetan tahajud bu macar sarpi cayin sarpi ekteng ekteng, la man gelata hacidi terus ayah, akhirnya akhirnya delok sudah, solusinya menikah saja, menikah, atau pacaran diganti diseleverkan ke yang lain. Kalo memang sudah cukup umur menikah Gak usah Valentin-Valentin'an Ya hari Kasih Sayang Maksudu 3 muslimat konversi hari Kasih sayang anda <gülüyor> oh, Sekarang tuker-tukeran coklat Tuker-tukeran guna Buatkan kusum Sakniti simusum tuker-tukeran tulang Aku jadi tulang kumbung Muka jadi tulang kusuku <gülüyor> <gülüyor> Ini simusum lagi Karena kalau orang tua, kalau anaknya sudah agak eh, dewasa, nanti pekerjaan bisa iya pun buka, juru mudi, mual umil satu. Aku plus K aku sama dengan K aku. Nggak nggak nggak nggak Itu nggak nggak nggak nggak nggak Lho kok sak fatwa kok bisa berubah-ubah nggih mau bahas niki ada perbedaan antara hukum dengan fatwa hukum dengan fatwa makanya di majelis ulama Indonesia niki wonten komisi hukum dan fatwa apa perbedaan antara hukum dan fatwa Kata lupin-lupin Perbezaannya adalah Sebagai berikut Hukum itu Sesuatu yang Termaktub Dalam Kitab-kitab hukum Dalam buruk Pikir Pendapat-pendapat hukum Yang termaktub Termaktub, termaktub Pendapat-pendapat hukum Yang termaktub di kitab-kitab buku Dalam turun fikir Itu hukum Kalau fatwa Fatwa Nasihat dari seorang mufti Yang diambil dari Pendapat-pendapat buku Pendapat, nasihat seorang mufti Yang diambil dari pendapat-pendapat hukum tetap mengacu pada hukum. Yang diambil dari pendapat-pendapat hukum dipilih berdasarkan siapa yang bertanya. Coro arapi pun mustafti. Siapa yang bertanya. Koma. Di mana dia hidup, koma. dan kapan dia hidup, titik. dan di mana dia hidup. Sampai berdasarkan pengertian ini, Fakwa itu menyimpang dari hukum. Noto masih berhubungan dengan hukum, masih berhubungan. Boten oh, ngarang-ngarang dia. Ketep mendeklidi hukum. Cuma sampun dipilih. Milihnya berdasarkan oku. Saya mufti. Sopo singkako. Koleh nombi. Kebiasaannya oku. Yang saya ambil itu. Bisa hukum. Pendapat hukum yang berat. Ada pendapat hukum yang ringan. Atulok. Sopo singkako. Sopo singkako. Makanya. Tempondok ngalah. Semra no, no, pun dalalah nggih. Daerah pun dining. Asup judulipun fikih galak Fikih galak. Sanes sampun galak Galak pendapat galak, pendapat nah, terus fikih galak. galak İyiyo gibi gibi gibi galak kampil nasıl? İyiyo. Oh, şimdi ben de mu ne galak. Ne yoksa? Fikir galak kampil ini hukum atau fatwa? Fatwa. O hukum fikir galak kampil. Hukum yoksa fatwa? Fatwa. O fatwa? O galak atau? Hukum. Gampil? Yang ada yang termaktub dalam buku ini namanya buku. Yang tertulis di buku itu namanya buku. yang daklaken sesuatu tak Berarti yang panjenengan lakukan itu, umum, Fatwa itu kadang dipilih Yang galak, kadang dipilih Yang contohnya Perbedaan tempat Itu bisa mempengaruhi Fatwa yang dipilih oleh seorang Mufti, berarti mufti Ini memang harus bijaksana Ada seorang ulama namanya Sheikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Yang meninggal dunia Di bom ketika sedang ajar di masjid Diteruskan oleh putranya Sheikh Taufik Muhammad Taufik Ramadan Al-Mudi yang sering dikenal oleh tijis tinggalnya Yahya Hasib Asaka dan Nyai Uzati. Taufik Ramadan Al-Mudi putranya. Ini abahnya, abahnya. Suatu saat beliau ditanya tidak kami oleh seorang perempuan pakai cadar. Namanya cadar. Terus sanglet cadar pun bayangan motor Betong belum ketemu. Ini tang suriah, cadar ketika aman ketika itu Terus tanya sen Said, bolehkah saya membuka cadarnya?" Dijawab orang oleh, "Ora oleh." Kata orang oleh, "Ya Said, enggak usah ngero." "Enggak boleh buka cadar." "Lho. Kan ada banyak pendapat. Wajah itu alat apa tidak?" Dijawab, "Tetap kamu gak boleh buka cadar." Sudah singkat cerita, wanita ini pulang. Muridnya Syekh Albuti tanya, "Sen Said, panjenengan jawabé kok sakr? Lektorongin yangkalam dilwaten, puan pas, pas dan dron. Oh dipilih yang galak padar kan masih ada file wajah ini aurat atau tidak? Dijawab oleh saya almaten albu ija. Yang kamu sampaikan tadi hukum wajah ini aurat apa tidak? Tapi yang saya sampaikan bukan lagi hukum, tapi fat, fatwa. Saya tak sampaikan lagi fatwa. Fatwa itu tergantung siapa yang tanya di mana dia hidup dan kapan dia hidup awakmu lur bisa apa sing takon ya tersemrah saya sang sing takon iki putrina mufti negara surya kiaiine negara coba tak jawab oleh awakmu buka cadar terus wong iki buka cadar padahal sebagian perempuan di surya sudah pakai cadar kok ngelokne mbuk cadar dan akhire sing dawen cadar buka datar maupun tubuh Baghdad ini yang disampaikan oleh ini galak atau gamel? <Gülüyor> nah, itu sesuai dengan kondisi di mana dia hidup. Lektan Indonesia Fatwa Indonesia dan lumayan. Eh, Be, <Gülüyor> Kalau wajah yang ini Allah atau tidak masih perbedaan pendapat yang sudah dipilih buka wajahnya ada sebagian pakai cadar istimarahada itu berarti paket yang salah Sebagian kemudian buka cadar berarti ini kita ambil kita akan buka cadar berarti wajah yang bukan aurat sudah Nah -ya, na -ya. Na ya ya ya ya. tinggal nanti makin makin bang bang bang datang diskat jeng jeng apa? pakaian de balon Sambung Takrib, takrib gak apa-apa Tapi tentu dengan etika Apalagi sekarang zaman Medsos, media sosial Zaman Tidak tekan oh. Tidak boleh yes. Wanita yang sedang bir Atau olarak, bir doktor suamina tidak boleh menggunakan wangi-wangian dalam segala jenisnya. Boten asal wangi wangian kada sate. Eta akan. minyak wangi boten okay. Tapi di boten asal mampu. <gülüyor> boten wangi tapi di boten mampu. <gülüyor> ya, apa maya Wanita enggak boleh pakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Hei, tapi di dalam rumah Nomor kali kedua, tidak boleh berhias di badan. Misalnya mewarnai rambut, atau mewarnai rambut. Mewarnai rambut atau anggota tubuh dengan inai. Inai itu pacar. Pacar. Menggunakan celak dalam segala jenisnya kecuali jika celak itu dibutuhkan untuk berobat bukan untuk berhias Umami, kalau ini pilih sakit peribad, obat si manjung itu kumpangi ya, bahwa celak mau ke celakan, oh, jadi celaknya bukan hias, tapi ada. rambut, gak boleh di jimali, di, semek, di warnai pakai, pakai. inai inak na, atau enak atau pacar, mau tenang Rambutnya Kalau di luar ini asal atau gak asal? Dengan gak mau Warna rambut asal? Asal Boleh, dengan beberapa syarat Pertama harus selain warna asli Warna asli panjang dengan Hitam Berarti nggak boleh pakai henak Yang warnanya nah, harus yang lain Pakai putih warna <tuh tuh> Ayo, pakai biru pakai, no, Selain warna hitam Selain warna asli rambut kita Hitam berarti tidak boleh pakai warna hitam. Atau mungkin panjenengan Jendela Maksudnya pirang Pirang-pirang gino -pirang gak Pirang itu gak jenang sal Pakai yang warna pirang Salah yang pertama Tidak boleh warna asli rambut Yang kedua bahannya Yang tidak campuran cat tapi campuran air di handlen itu campurannya toyo tapi lek campurannya cek eh campurannya kalau ini ya berarti pasti bahannya dari ya. cat kalau dari cat nanti bisa menghalangi sampainya air ke... ini banyak mengganggu itu lek sendiri itu bahannya cek campuran satu apalagi mandi besar bukit saya sudah tidak bisa ini kalau Di sini terus kenangan biasa kan dalam acar setir manja-naja biasa ya manja-naja itu kan banyak acar tanahnya dikasih motif di bunga hatinya motif bunga akan tembok dan diwonton di pasar tulisan halalan penyidang bakar bom solo lel dalam lo Dengan baju atau tazayun di tiap yang memang dimaksudkan untuk berhias. Lepedal harus keluar. Gimana saya tidak keluar rumah nanti ada keterangannya. Keluar pun pakai baju yang ngeloleh, yang biasa-biasa saja. Yang tidak sampai ngeloleh, mencolok sampai menarik perhatian lagi-lagi. Itu yang ketiga Yang keempat Tidak boleh dia menggunakan Perhiasan dalam segala jenisnya Seperti kalau Gelang termasuk cincin Termasuk gelangnya kaki Yang namanya cincin. Oleh mati nangkuku Bahwa dibebikan, buci, buci Itu memancing Perhatian lawan jenis Yang terakhir Yang kelima Tidak boleh dia bermalam di luar rumahnya Yaitu rumah tempat Meninggalnya suami Kecuali ada Uder syari. Apa uder syari?nya Pembahasan berikutnya nanti Setelah kita membahas Hikmah kita Haruskan halaman berikutnya betul -betul. Kita bahas dulu Poin yang keempat Hikmahnya kita Kita baca cepat karena ini cuma murajaah pelajaran 6 tahun yang lalu. Yang pertama, secara umum tidak dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan kandungan atau rahim istri dari benih yang ditinggalkan dari mantan suaminya sehingga dapat dijaga kemurnian nasab. Muda Kutarogus Jirian menunggu Ini sudah bersinggah. Terakhir ini dari Maaf ya, air mantan Dan istri untuk bisa rujuk Apabila keduanya Masih melihat adanya kebaikan Di dalam hal yang lain Biasanya sejuk Yang merujuk tetap yang Laki-laki bisa atas Usul seorang istri Tetap yang Merujuk itu adalah laki-laki Dalirnya -laki. Wahumulatubunna ahab Mubiratubhina Fidahikatin aradu İslah, suami mereka, ahaktu, lebih berat. Üstad istri suaminya yang lebih berat. Biro dihitna untuk merujuk fidalika dalam kasus itu in aroh dulu. Fidalika, wabuulah turunlah ahak putraldirinah fidalika in aradu dulu Jika mereka melihat di situ ada kemaslahatan. Ramadhan tahun koloni pas. Tonton tiap ikhtikaf ke masjid Salah satu masjid di Suhan soekarno Hatta. Lalu Perempuan ini Iktikaf sama dua putrinya Bersama dua anaknya Ternyata sudah cerai Sekian tahun Sama suaminya Sama suaminya sudah cerai Iktikaf saja perempuan-perempuan Satu ibu, dua anak perempuan Lalu ketika pulang Sudah selesai ikhtikaf orang Surabaya dijemput oleh mantan suaminya itu, yang bapaknya itu, bapaknya, eh, bapaknya. bapaknya ah, loh Bapak ternyata si istrinya itu mau pulang duluan biar ayahnya ini bisa hanya berdua sama bertiga sama dua. kita tanya sama istananya kawannya dulu, kenapa gitu? baru tahu, kalau ternyata sudah beresaran, akhirnya dilalu jadi itu ketika itu. Mau kembali Mau kembali Mau kembali e, Dimediasi oleh kawan Dimediasi mau kembali Warnanya nangis-nangis itu Karena setiap tahun sudah pisah Orang tuanya gak utuh Tapi kembali lagi Kembali e, Asmara kembali Di bulan ramadhan Biasanya sih dibuat memang ya, nah, kalau memang dilihat ada permasalahan kan boleh rujuk tapi dalam kondisi talak oh, rujuk. Ya. rujuk ya. Talak rujuk. Ya. Lek talak bae kecil harus dengan apa lagi akad nikah. Akad nikah. Sudah husn masalihah boleh dirujuk-rujuk. Wa talak jadah tiga lek janto talak tiga boleh amar rujuk oh, masalah. boleh dirujuk. Lek talak rujuk ta 13. Tapi rujuk ini hak dimiliki seorang Bu, Suami ikincisi, perlu alim olmasıdır. Üçüncü, eşinin alim olmasıdır. Dördüncü, eşinin alim Yang ketiga eşinin alim olmasıdır. Altıncı, eşinin Yang olmasıdır. Yedinci, eşinin alim olmasıdır. Sekizinci, eşinin alim olmasıdır masjid man pun ditindal sejalan musalah-musalah dan ma oh sanan Alisan maksud kata musalahitala li rasmal mata hadhay tanjunya dan mana ada makna di sini sedang terbela sunakala sedang berjuang sedang merjuang yang keempat yang tidak kalah pentingnya li ta'abudi yang kemarin sudah kita singgung yaitu untuk beribadah melaksanakan perintah pun Gusti Aku seperti kok no rahid janene, wis tak ya. Tapi ada unsur li tunjukkan ketaatan panjenengan kepada Gusti Allah ta'ala panjenengan. Taat dalam satu aturan syariat yang diistilahkan dengan ibadah. Alhamdulillah Alistum Alistum Alistum Alistum Alistum ada pertanyaan Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya Ayo. Saya hitung satu dua, satu dua, ada? Yang anu dulu gak apa biar nanti cepet anunya Yang langsung ngomong, nanti kita berpulis Ditinggal wafat suaminya harus hidah itu apakah ada batas umurnya? Tidak ada batas umur. 80 tahun ditinggal wafat suaminya yang umur 103 tahun. Apakah masih perlu hidah? Perlu hidah. Lo kan gak saya gak mungkin hamil. Nomor sekarang, Li taat ujian. Untuk mewujudkan, menunjukkan bahwa saya taat kepada aturan ibu bon baptis umur petong tahun, umur petong puluh tahun. Lo kok orang-orang dipegang? Tadi kemarin di menang Kota terbukti banyak perceraian terjadi antara kakek nenek. Lantas kakek nenek lebih itu berkelahi. Ini ternyata kemungkinan potensinya besar singgungos salah. Saya berkali-kali ingatkan, target kita bertualgah sehidup se-seserget. Sehidup seserget. Lalu dikata kadang digono, kata yang terkahir ini tulisan, semoga langgeng sampai kakek nenek. Kakaknya, nenek Gara -gara, Bungo, nesa kakek nenek toh, akhirnya kakek nenek berkata, gara-gara tunggu nesa, tunggu nesa. Sampai kakek nenek. Yok lan gelme. Sehidup soh. Sehidup soh. Sehidup soh. Kavalladina. Aman. Wattabaat. Humbi iman. Arhaq. Nabi Hindiri. Yatahu. Surat Allah'at 21. Banyak istilah yang perlu nikah untuk nikah. Ketika akad nikah. Sampai kakek. Atau bahasa renek kaki. Kaki. <guluk> itu perlu diluruskan. Termasuk akad nikah itu. Dengan mas kawin. Seperat alat sholat. Kepada o ne? Mugkana to ambil sadece. Kalo itu pak, berarti sebagian alat solat. Kalo seperangkat alat solat ni masjid di, Onur dene murgu. Ini kan seperangkat alat solat ni. Dengan mas kawin sebagian alat solat. Seperangkan ye. Sakın onami Arpet arpet, cerwanici, ceranin muhtemelen ki azolunun cerwanı. İstakan, İstak. İddap, ceret. Kalau, uh, salah satu basi, ya, apa ada yang menentukan 100 hari, 100 hari itu kemarin saya baca di hasil bakul masa uh. kalau wanita yang masih produksi eh produk yeah. itu kan masa idahnya tiga kali suci lah yeah. nah, kalau ada wanita yang menstruasi lima bulan sekali itu gimana pendapatnya ada dua Yang pertama itu menangkos tiga bulan saja Tiga bulan sepuluh hari? Tiga Tiga bulan Jadi tiga kalau, cerai, cerai, cerai kalau? Cerai tidak kalah Tiga suci saja Kalah-tata Yang tambah sepuluh itu kalau ditinggal wafat Arba'atat ashburim wa ashroh Kalau yang cerai, cerai, cerai, cerai Dan dia tidak sedang dalam keadaan hamil Dan masih produktif itu tidak suci, suci tanpa ditambah 10 tiga kali suci saja kalau dia itu lima bulan sekali terangkat bukan aturan okay. maka menurut pendapat pertama ikut tiga bulan tapi pendapat sindala belas okay. sindal tiga kali suci lima bulan bisa dari lima bulan ending itu kalau tidak normal siklus menstruasinya. Mohon maaf, Ustaz, oh, oh, Agar pertanyaan bisa didengarkan oleh semua, barangkali pertanyaan sama. Jadi kami mohon untuk menanya bisa memakai pengeras. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustad atas waktunya. Saya pertanyaan bertanya tentang idah wanita yang kehilangan suami uh, di sini kan idahnya 4 tahun ditambah 4 bulan 10 hari uh, Pertanyaan saya, apakah ini langsung jatuh talak ketika 4 tahun ditambah ini? Apakah jatuh talak atau si tadi harus mengajukan ke uh, pengadilan? Karena guna Ustadz ngabunan ada cerita nyata, ada kisah nyata Ustaz ada wanita yang meninggalkan suaminya uh, itu bertahun-tahun, banyak tahun karena saking lamanya, akhirnya si istri tadi itu menikah lagi, menikah lagi uh, dan bahkan sudah punya anak, sudah punya anak tiga, anak udah besar-besar, ketika tua Ustaz ketemu Menurut siapa-siapa Itu keputusannya jelas Bahasa sekarang ada hitam Di atas Jangan sampai kejadian semacam itu Kalau diundang-undang Yaman yang 90% Diambil dari Islam Ada aturan ini Kapan seseorang itu sudah Pisah dengan istrinya dalam Kondisi suami meninggalkan istrinya Atau istri kehilangan Suaminya tadi Çiğdemkan, lek oner zaman on itu eh, di budang di budang budang zaman itu cığdemkan. Wong lanang itu budal nangi. Budal yang berdaye, Apa budal perang. Lek budal yang berdaye masanya lebih panjang. Lek budal perang masanya lebih pendek, lebih pendek. Dah sampai 4 tahun. Katakan biar budal perang terakhir budal perang. Lupa kano kabari, kano kabari. Maka Lebih pendek tidak harus empat tahun Karena kemungkinan besar Dia sudah meninggal Dunia Buktinya apa? Buktinya dia berangkatnya ke Medan Perang Itu pun zaman dulu Kalau zaman sekarang berangkat ke Medan Perang Pasti ada dan Ibu Kulo Sabarini Simah Kaling Abah Kulo Itu sudah menikah Dengan seorang tentara Punya dua anak Masih Bali, terus satunya masih ada dalam kandungan. Terus pergi ke mana Pergi ke mana tuh? Matur balik beterbalik, balik, Cintanya umi pulang sudah ada jeep parkir di depan rumah, bawa helmnya, bawa bajunya, bawa ininya sudah meninggal dunia. PRRI Permesta itu di mana Saya punya kakak dua itu, ya, yang ketua MUI Bali balita <SILENCIO> ketua MPR balita kakak nomor 2 itu anak kedua yang masih ada dalam kandungan itu terus pengurus FKUB balita suatu saat karena FKUB balita itu ke mana tuh artinya baru pertama kali itu kakak saya melihat makam abahnya abahnya yang yang tentara ini semenikah dengan abah saya apa saya itu satu kamar dengan kusyuk di dalam, deh <tuh> satu kamar dan buduran dan panji, cuma kalau apa biar kusmat itu bal-balannya, tapi ya mono sudah tidak itu saya dia kusmat, bukan itu. jadi kalau zaman dulu nggak bisa dengar kabarnya nggak bisa dengar, tapi bisa diputus oleh pengadilan. Yang memutus itu pengadilan. Gak hanya masalah rabi mali Termasuk masalah warisnya Termasuk masalah waris Masalah waris itu Nanti bisa kewafatan seseorang itu dibuktikan dengan tiga Pertama secara medis Secara hati Di tepeng yang tenangin membuatannya tenangin tenang, Atau pakai cara cermin ditaruh di atas di depan itu namanya UAT itu ya ATTI atau keterangan dokter. Yang kedua bisa melalui perkiraan. Perkiraan. Ya no bejarani mantrah mancing nang kali brantas. Mancing nang kali brantas. Marimo ono banjir tak balik seminggu. Es alamat kira-kira es perkiraan dia sudah meninggal. Yang ketiga, melalui keputusan pengadilan dibuktikan bahwa orang ini sudah meninggal dunia. Bisa dibagi warisnya. Ada mahasiswa berangkat ke Suriah. Terakhir karena temannya meninggalkan asrama ke eh, tempat yang disitu tempat konflik. Misalkan di Aleppo atau ke Satu bulan nggak kembali ke asrama. Bisa nanti kebutaan besar Republik Indonesia membuktikan bahwa art ini sudah meninggal dunia Sudah meninggal dunia Karena banyak korban ketika itu dan terakhir dia memang berangkat ke sana Gesa kejubati waris aja Tadi kerantan mahasiswa isu dibati gesa nong, jono nong Berarti langsung kayak gesanya kejubati waris Tapi kalau kembali, ya itu masalah Mari mance, disini lu gak balik, warisannya dibati, wali mance warisannya <Sanlı> Tetap kita tidak boleh gegabah, jangan diputuskan sendiri. Nang sawit so, tidak balik, ini zaman pun teknologi, ya. Il Laporkan ke pengadilan. Mereka yang akan memutuskan. Nanti kalau sudah keluar surat, ini punya kekuatan hukum. Lah diputuskannya mbok makke khawatir kardiman. Bu yasau rakim, Mor, rakim kan kargiman Kargimanin, kargimanin, kargimanin Kargimanin, kargimanin Kargimanin Oke Selamun lanjut miskan Yang kami katakan bagaimana dengan talak rakti Yang dilakukan berkali kali Sekarang kita lak, gel, idan, di talak terus di pulung masa ida di Maksudnya talak lagi. Maksudnya di masa ida itu di talak rakti uh, Misalkan dalam masa iddahnya sudah tujuh bulan antara pasien sudah melakukan sebagai suami istri seperti sewajannya. talak di. Talak telah belum bisa lagi. Itu Apakah itu bisa termasuk tiga yang harus dulu? yang disebut tiga. Talak dirujuk kembali jadi suami, tapi taline rabi ini pun mudar setengah. Sudah jatuh talak satu, meskipun sudah di, dirujuk. Nanti kok ditalak lagi dirujuk lagi berarti jatuh talak. Talak kembali, menurut saya dirujuk. Jadi keterangan tambahan dari yang kemarin. Talak terus dirujuk. Memang kembali bisa perhubungan suami istri. Dan memang suami istri asa. Tapi masalahnya Sudah dihitung Jatuh talak Satu, satu. satu. Kok dibaleni mani? Lima ulang mani dibaleni mali Jatuh talak? Udah. Jatuh talak dua Jangankan itu Atau contoh lain ya. Kamu saya talak Kok satu majelis ngomong peng tiga Itu İtanleti silahat. Sampaya niat telu, apa niat negesi? Niat negesi, nomor loro negesi sin nomor sici. Nomor telu ya negesi sin nomor sici. Nanti jatuh talah satu. Hocene neklamun. Sampaya en tak talah dek. Hocene layu na kamar. Jumur de silahat. Sampaya tak talah. Hocene layu. Sampaya en tak talah. Lek niyati negesi jatuh talah satu. Sampaya niyati mba leni. Jatuh talah dik. Hati-hati oh, yani dengan kata Ucapan cuma Sedikit no, Kamu singkat, singkat Kamu saya cerai tira, -tira. Oh, Tapi bampaknya Luar biasa Lugul batuk semua Ada tiga hal Sengajanya seriusnya dianggap serius Guyonnya juga dianggap Serius Apa saja? Nekap, rujuk Uh, nikah talak sama Pembebasan buda uh, nomor, Pembebasan buda Nomor, nomor tiga superior, yeah, superior. <gülüyor> Yang pertama talak, yang kedua Projok uh, Yang pertama nikah, yang kedua talak Talak gibi serius Goyol nege Goyol nege Sampai yang tak peka ke projok Ke projok Sudah yapan talak Pokoknya kalimatnya sore Talak, sirok, virok Sampai tak talak, sampai tak pegat, tak tudahi ikatan pernikahan kita Bisa Itu seriusnya serius, gulionnya juga dianggap Dalam keadaan sahabat, dalam keadaan amusi atau gede Itu sore tidak ada penafsilan lain Tapi nanti ada yang kinayah Kinayah itu bisa ditafsirkan dua bisa ditafsirkan talak bisa ditafsirkan tidak talak sampean tak uli no nak omongin omain mau sampean tak uli sampean itu ditanya suaminya niat talak atau enggak kalau niat talak ya saya niat talak ya jadul talak enggak saya enggak niat talak saya mau melanggai dia mau saya titipkan ke orang tuanya saya mau ke Kalimantan di sana saya mau menikah lagi. Ya. Lu Rani tadi dikontrak perusahaan sawit dan Kalimantan. Akhirnya pindahannya ke Omah Delian tahun Itu maksud saya kok Bis. Berarti bukan jatuh talak. Tapi mengandung tolak siro kalifirak, talak cerai pisah takut dari jangan pernikahan kita nggak serius pun jatuh. Dulu pernah kita ceritakan bugi-bugi pandangan Sampung Sudir. Ada suami istri masih pengasih baru di zaman Saidina Ali. Makan kurma. Dan kurma ada bijinya. Bijinya ditaruh di mangkok yang sama. Kurma taruh tanah itu biom biom sambil menelam. Makan kurma. Makan-makan ke proyok, silahkan. Ayo cukup sama ya. Lek dah pisau mısafak biji firma saya dengan biji kamu kamu saya Bana terbiye eden bir firmanı, kamu sayemizden. Bana terbiye eden bir firmanı, kamu kamu Mahterler çok obelus. Ada apa ini? Saya mau cerita opo, opo saya opo. opo. Ya Biar mereka kembali atau tetap sah suami istrinya nya. Terowut masalah pertanyaan kalau Memang kembali suami istri, tapi masalahnya sudah jatuh? Kalau tak kalau sudah talak ala ini. Ini gak serius, tapi kan gak seriusnya dianggap? Tapi jawaban saya benar ini jalan keluar yang tidak keluar jalan. Solusinya tepat tanpa terjadi talak. Ya, teman-teman ya. Yang tadi menatakan. Kamu kalau nggak bisa memisahkan no, antara biji kurmaku dengan biji kurmaku Kamu salah akhirnya Anggir lebih mandoknya Ini mandoknya Ini loh Ini biji kurmaku Kita tahu ini Ini biji kurmaku Ini biji kurmaku Ini bagang-bagang nondok Bisa orang Sampai bisa <tuk> <tuk> Ya sudah Alhamdulillah Nggak jadi jadol Jadol aku Mereka lampau itu saya dinaali Waktu saya lulus Mereka lampau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 Mu'adun biljawab Pertanyaan itu dipulang Dalam jawaban Lekoro bahasa Indonesia wonten Yang diistilahkan jawaban pendek Jawaban pandang Contohnya Apakah kamu pergi ke sekolah hari ini Jawaban pendeknya Ya Tapi artinya Ya saya berangkat ke sekolah Hati-hati Wahai kaum perangkuan Ada kaidah semacam itu bertemu sanan tantan ayo pegaten aku Pak pegaten aku lek wangi bapak e <gülüyor> njawab yo nggutok Pak lan njawab yo karena kaidah yang pertanyaan itu terulang dalam kalimat <gülüyor> jawab pak. aku pegaten Pak <gülüyor> kok dijawab yo akhire yo sampean Pak sudah aja Ya. itu nek dirangkai eh Yo. Aku begadang sakaratmu. Sampai sampai bawah. Sampai bawah. Di tuna itu cocok, sampai tepung 3. Habis kombro zaman si Bro. harus berhati-hati dengan 3 itu kalau itu juga ada jelas, ya ada yang dihitung satu, ada yang dihitung 2. itu itu dihitung 1. saya Tapi ya. satu, tak hematlaraki itu satu. Tapi yang ada pendapat yang mengatakan tetap jatuh bawah tidak ada. Jadi satu tentu saja dijelaskan antara yang dengan yang Satu Wanita nikah di depan mayat ibunya hari Senin paket Sedangkan punya adik laki-laki di Lampung datangnya hari Rabu nikahnya sah apa tidak? Sedatkan sekarang sudah punya Anak satu perempuan, terima kasih Ini ada beberapa poin jawaban, pertama dia Mengutamakan tradisi Menikah harus di depan ayah Masalahnya akhirnya ada di Lampung, dia bisa jadi wali Akhirnya kok jadi wali akhirnya. Jalan keluar yang baik Pakai Taukil Saja Nanti diwakilkan oleh adik yang ada di Lampung Diwakilkan kepada Pake apa pakai telepon enggak apa-apa saya wakilkan nikah kakak perempuan saya kepada bapak siapa itu istri saya terima wakalahnya teman-teman saya banyak kenyaman terus rapi pakai ta'wil pakai ta'wil dan eh, apa namanya ya itu namanya itu orang-orang hmm. hebat -orang itu nikahnya pakai jarak jauh Tapi pake taubir Kusun itu taubir Anim raiz, anim raiz juga pake Ategur Yomba Kusun Cak nur Cak saya baca bir adunnya juga pake taubir Itu saya pake No yang Ya mesele Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobaya mana yang tadi dijelaskan oleh Ustaz, Nikah, tangan itu pakai burau satu, pakai serius apalagi juga jatuh nah pertanyaannya, bagaimana yang dilakukan para artis yeah. itu di sinetron atau angka itu seakan-akan sungguhan nikahnya juga angka-angka, apalagi waktu ceritanya kalau tekar juga menjatuhkan tangan itu bagaimana hubungannya? terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya 2006-2007 baca berita. Majelis ulama Malaysia melarang adegan pernikahan dalam sinetron. Karena dianggap sah. Tapi MUI majelis ulama Indonesia walau, walau apakah mengeluarkan fatwa yang sama. Tapi yang jelas lebih baik dihindari. Pada akad nikah memang sudah ada saksinya, ada mas kawinnya. Itu khawatir nanti sak nikahnya, ya kalau nggak salah ini sekitar 2006-2007 mengeluarkan fatwa itu melarang adikan sinetron di. ini jawaban penting dalam perjanjian. karena kalau tinggalin rata-rata di sini artis sinetron. <SILENCIO> kalau ditawari sama saudara tolak, tolak. saya nggak mau adikan ada akan tidak. masalahnya tidak ada wali tapi di antara pendapat fikih ada yang mengatakan tidak harus pakai ahli. Pakai ahli pendapat kita. Tapi kan lebih hati-hatinya justru takusa merasa khawatir menurut pendapat lain dia sudah sah. sudah sah. Nih, hmm. ini benar. Asalamualaikum so yeah. Ayrıca seninle de birlikte olmak istiyorum. Seninle de birlikte olmak istiyorum. Seninle de birlikte olmak istiyorum. Seninle de birlikte olmak o halde ne yapıyor? Usta şimdi ne? Demek? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ya apa kuliah cawe tapi penting cantik dan bisa aja. Nah ini suka apa? Ini kan anggap gitu kalau kan oh, rumahnya kok jadi rumahnya sebenarnya apa mungkin takut dirinya gitu Aku takut kan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kamu selamat. Kenapa hmm, kamu itu kok merasa Pertama nikahnya sah. Adapun mimpi ayahnya itu hanya motif. Yang penting akad itu antaral sama-sama rela, sama-sama rela, walaupun tapi sudah sah. Termasuk ketika pernah menjatuhkan talak satu kali meskipun kamu bukan istri itu itu. Uh, Ternyata dia merujuk Berarti memang niat mencerai kan, Dan sudah jatuh tawak satu Tapi sudah dirujuk di masa ida Masa ida Masa ida deh Berarti kemungkinan 6 tiga ini sampai 26 deh Sampun nomor 500 deh Berarti sebelum tiga bulan sudah dirujuk Cuma masalahnya Si suami sangat sayang Si istri sudah enggak <tuk> Gitu çünkü rotoktabu sebep olmaz. Kalı kembali kepada fikir, itu ada yang dinamakan fasah, tentu melalui pengajuan, karena fasah itu yang memutuskan pengadilan, berarti kan ada laporan. Salah satunya, kalau perempuan mengalami rotoktabu, rotoktabu tapi tidak disampaikan motif orang mengajukan fasakh laki-laki bisa misalnya istrinya itu qorna qorna itu maaf maaf ya eh, kemaluannya tertutup dengan tulang ada lagi maaf kemaluan tertutup dengan gagi itu bisa mengajukan fasakh ke pengadilan atau atau pihak yang mengajukan fasakh yang perempuan misalnya Le Corre Arap Hagalatuz Itu bisa mengajukan pasal. Tapi saya tidak mengajukan, dia mengajukan pasal. Barakalı, cinta itu masih tumbuh kembali, masih bisa untuk masih bisa di Tapi seandainya munamunamun. Itu, buat masyarakat, buat itu bisa Ada yang dinamakan dengan talak Fasah Itu dalam Islam ada maslahatnya Ada maslahatnya Misalnya ini, Wah, aku udah dilatih Untuk, aku udah cerai Ada maslahatnya Dalam Fasah pun juga ada maslahatnya Jadi, saya bicara secara umum Maon Itu dipertahankan Lebih baik Tapi kalau memang ada keberlimpahan-keberlimpahan tertentu, ada jalur yang namanya penajuan pasar hmm, tapi... kita. Tapi tiap bulan dia diberi kalau sejalan diberi terus. Iya. Jadi terima ya. aja. Yang namanya itu bisa saja kita luruskan. Mereka itu diperlukan dan itu lebih baik Karena Ya... Karena masalahnya yang, yang, yang tadi pulang Gak boleh. kan saya nanti Suaminya Betul Lampir Lampir Gak nah, pulang itu kalau berarti seakan-akan ada ancaman besar Dan kita suaminya mau pulang Dia melarikan ada ancaman besar Saya gak tahu ancaman itu sebesar apa Penegasan <laughs> di kali terakhir. Ini, ini roko, Teruskan atau tidak? Diteruskan lebih baik. Tapi kalau memang nggak kuat, maka ada solusi semacamnya. Perlu diajak bicara lagi. Bagaimana hukumnya seorang istri yang membuka cerai suaminya? Lopo B sudah ketok palu dari pengadilan. Sudah tidak dapat alat. Dan satu alatnya langsung tiga kalau kuno. Sudah ketok palu dari pengadilan, tapi masih satu rumah dengan suaminya. Alasannya karena belum dapat hari baik untuk pindah rumah. Nah, Laki-laki tradisi menggagalkan, menggagalkan syarat. Bukan angsal, bukan angsal, bukan, asal. bukan asal. harus pindah rumah. Dari baik, dari baik, jangan fokus. Bagaimana untuknya perempuan yang sudah ditalak ika sama suaminya, tapi masih tinggal satu rumah karena berat kepada tiga anaknya untuk merawat ketikaan. Oh, gak ada hubungan suami Satunya sudah talak ika. Berarti ini kompol loh? Oh. sudah suami. Kenapa waktu anak sampai jatuh lala? Nah, itu berarti gegabah. Untuk mengucapkan kalimat nah, kita itu mengucapkan sesuatu harus dipikir dulu. Dipikir dulu. Sama ketika pandangan memilih buah yang paling manis itu saja nih, kata-kata sama selektifnya seperti kita memilih buah yang paling paling manis. Mulut tidak pernah Merhaba tanıştığımıza memnun oldum. Iya sudah tidak lama di luar negeri kemudian suaminya meninggal dunia, terus karena itu bukan tempat tinggal istrinya artinya di situ kan cuma sebagai TKI kemudian kalau istrinya pulang kembali ke tanah air itu termasuk melanggar syariat ini atau bagaimana soal dalam masa hidupnya? Bagaimana dia menjalani masa kita sedangkan dia berada di luar negeri. Periburan. Padahal kan itu ketentuannya kalau misalnya suaminya sudah meninggal karena surat-suratnya jadi satu dengan suami, otomatis istri harus segera segera kembali ke tanah airnya. Iya oh, okay. kalau surat kayak ya, kalau misalnya di Indonesia misalnya ETP-nya itu jadi satu dengan suaminya. Jadi kalau sudah ketika datang di Arab, ya. Ya, Arab itu makromnya. Makhluk jadi apa setelah tujuh hari itu harus segera kembali dan paspor juga visanya oh, jadi itu Jadi dia maksudnya pulang tujuh hari Iya, tujuh. tujuh hari kembali lagi enggak? Ke, maksudnya pulang de, ke air itu setelah tujuh hari dari bapaknya suaminya. Ketanya air itu umumnya bagaimana? Jadi dia pulang. Iya. Sudah, tidak masalah. Sediakan tidak, tidak, tidak di tempat suaminya meninggal, begitu. Pertanyaannya dari dimana perjalanan pulangnya itu? Ada kerja. Hukumnya bagaimana? Serahkan mumpak pesawatnya, gitu Sama kali ini bolehkah, mirip-mirip ya, bolehkah wanita dalam masa idah keluar rumah menghadiri kegiatan rutin di kampung wilayah dekat rumah, ikut sholat jamaah jumat, bersholat dekat rumah Ini pembahasan berikutnya sebenarnya Pembahasan tentang Pembahasan Wanita yang iddah itu keluar rumah Berwalsi Untuk menjawab pertanyaan dua ini Oke, Berarti e, sobat dulu Kita kembali ke materi e, Pertanyaan berhubungan Wanita tidak keluar rumah Halaman 9 Halaman 9 kita ambil dari kitab wa halaman 256 sampai 257 dan bagi perempuan al furus keluar bagi itu boleh boleh bagi perempuan Al-Huruz keluar Fi Pada İddi no. Masa iddi Wafatin Sebab Kematian Kewafatan Wakarat Demikian juga Ba'inin Wanita yang Talak da'in ta en. wa fil nahari di siang hari. li syira'i untuk membeli. ta'amin makanan. wa dhasl ghazli ja' nakhlandi. wa dan semacamnya. Kebutuhan di keluar. Boleh ini, kegelang, yang... ya. ada kebutuhan luar. tapi enggak Demikian juga dalam grup boleh Lain lain malam hari tiba ke dari rumah Jagat ten tonggo wedo. Onten tak mabur to. Lah iki boten asal medal tentangga. Lalu-lalu asal medal tentangga laran. Eh. Tentangga wedo lires sama untuk. Namung niku. Wedo sang. itu ne yaparsın? İmam Gazai. Ondan sonra da anas. Yıbat itu sulam. Ne bak, sulam, Wahidin goblok dibandingkan orang. Aku sempat mau aku pakai kalau masih ada dia. dan sejenisnya. Pokoknya etika, masih di cara perpakaian, cara berhias, bahan asal, celah dan seterusnya, asal tidak galu, ngobrol tentang bisa diantar bisa di dengan syarat antar Mulai boleh, kembali lagi. Wata binta, cak maafin, maafin Fibaytihar Di rumahnya Rumah <tuk> perbuan Watantakilu Minalmaskan Dan pindah Tantakilu pindah Minalmaskan dari rumah Aslinya <tuk> Mungkin gini sesuai kontek TKW tadi Pindah dari rumah aslinya Lihaufin Karena takut Min hadumin Omay amrul, omayuslawa, sittiğan singlana. Bir baten o sana maksadım benim bu amrki yok mu? Pidah oma, atau tenggelam. Oda temeldeki, omayus tenggelam. Alakadiran, Au ala Atau mengkhawatirkan dirinya Ya 2000 yılında, 2000 10 2000 yılında, 2000 yılında, 2000 yılında, 2000 yılında, 2000 yılında, 2000 yılında, 2000 yılında, 2000 yılında, 2000 yılında, 2000 dengan Atau oh, atau dia terganggu oleh tetangga. Au hamma biha adan syadida. Awwahamah bilang, hama itu berkeyakinan, ber, berpotensi, berpotensi pihak dia itu mendapatkan agan syadidah gangguan yang sangat, yang mungkin mengganggu keamanannya dan seterusnya, boleh tindak untuk menghabiskan masa idah di sana dengan alasan-alasan hajat semacam itu boleh, mengerti? Okay nanti kalau itu betul -betul. yang tujuh hari harus kembali itu wajib karena terkait dengan perusahaan Be. ya. Ya sama majikannya sudah apa namanya bisa sama pastornya sudah dihuni atau di, sudah diakhiri yeah, yeah, yeah. Okay. Eh, Bukan okay. berarti itu hajat yang lain boleh dia pulang karena hajat keselamatan diri boleh nanti hajat karena pekerjaan aku lek gak bali antenilitah tatang nang 10 dina no. wis aku gak oleh no, ole, ole. entuk PNS tolong PNS to ternyata dia itu medikasi izin berapa kalau ditinggal manfaat itu 4 bulan 10 hari terus dia kalau kembali lagi gimana berarti ada hajat yang terkait dengan pekerjaan urusan dia mendapatkan rest maka bisa termasuk yang ada di sini, yang ada di halaman berikutnya, yang al ini itu bisa kita baca besok saja. Intinya boleh, tapi tetap awasannya jelas. Yang kedua, cara beretika juga jelas. Sadari bahwa saya sedang berpikir Tidak boleh keluar rumah kecuali sengaja. Pakaian diperhatikan, bersolek jelas juga di. Eh, jam yang setara mereka eh, wanita usia 16 tahun kawin siri, siri, berarti kawinnya siri. Nah, karena takut pacaran, kalau menurut TIKIH? Boleh Kalau menurut undang-undang harus minta dispensasi Apa? Minta dispensasi dari daripada pacaran Sunglangan umur sulitasi <Garuh> Sebenarnya saya dokter 16 tahun TIKIH? Boleh Hukum negara sebenarnya gak boleh karena minimal laki-laki ini, malah, laki -laki ini Eh perempuan itu kalau gak salah 19 eh? laki-laki ini kan bumasa bumasa. Bumasa. Bumasa. tapi kalau kurang dari itu bisa mengajukan dispensasi terakhir bolehkah anak adopsi, adopsi eh adopsi bolehkah anak adopsi diakui oleh ibu angkatnya Boleh ternyata sebentar sebentar di sini itu loyal dan akhir tentang adopsi nanti nanti ada pembahasan Makom kalau masak dia mlek satu saja, mungkin sama-sama. Mungkin itu. Ustaz, saya mau bertanya, mungkin keluar dari uh, hmm. tema. Bagaimana? Keluar dari tema apa-apa, yang penting dari dalam bagaimana ini hukumnya ee perbudakan perbudakan kan kalau orang laki-laki kepada budaknya itu boleh semuanya artinya ngan apakah hak orang perempuan juga sama ke budak lanang Uh, itu tetap ada syarat y, kan awal just itu Wa lam ayman. Kalau dah aku menikahi yang berzina, itu baru boleh aku Tapi kalau sebaliknya, kok ada Tidak boleh. Kecuali dengan jalan pernikahan. Akhirnya sekarang dah dapat mudahan. Yang ada itu majikan nafsir. Sing lanang wis gak magrok-magrok kok lumayan. mau Uh, kalau sebaliknya kayaknya enggak bisa Dipikir kok enggak dijelaskan Tapi kan wanita itu kan kalau naki kan bisa lebih dari satu Nah kalau istrinya si uh, pasitan perempuan punya hudha empat ngolong di Ini oh, ya. uh. tapi yang udah nih, Ustadz apakah sudah termasuk jatuh talak satu Apabila suami istri yang sedang bertengkar, kemudian sang suami karuan e, Karena emosi bisa saja tertarang Serius, gak serius? Amosi, bacaan amosi Jangan tertarang Kecuali cerita Saya cerita gini Misalnya saya bilang kepada istri saya Saya menceraikan kamu Oh saya ngerangkan fikir Bukan berarti istri saya bilang Alhamdulillah Atau istri saya yang di rumah Sedang ngerangkan fikir atıklar. Ama ne gibi, adam ne gibi, dalam keadaan emosi, tetep atıklar. Konuşma halini, ben de giden, utan. Bolehkah, yang lain, mimpi depan, Mimpi depan, besok. Bolehkah, orang yang hidup serumah, asalnya suami istri, tapi keduanya ini, tidak pernah berhubungan suami istri, dan tidak pernah saling berkomunikasi. Bolehkah, orang yang hidup serumah, Asalnya suami istri yeah. Seorang yang hidup seumah Asalnya suami istri Tapi keduanya ini Tidak pernah berhubungan suami istri Dan tidak pernah Saling berkomunikasi Bahkan Suami ini tidak pernah Memberi nafkah lahir batin Alasannya supaya dilihat Oh saling-lalu Pernah suami istri Dengan alasan tertentu kisah lalu hidup tetap se. Tujuannya apa? Biar dilihat orang masih seperti suami. Tapi net, cara rujuk itu bisa kayaknya. Cara rujuk itu bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan. Arujuk bin sama Kalau rujuk dengan ucapan sampaian tak rujuk deh. Itu rujuk ina ucapan. Ada rujuk dengan perbuatan sampaian tak halal dalam masa iddah kok berhubungan suami istri itu ustus mastis. <gülüyor> Otomatis balik perbujuan halal. Tapi jatuh sudah jatuh talak. So. Nah ini bisa diterapkan pada orang ini misalnya. Wis pegatah tapi kalau bisa apalagi ber ha ah, hi hu bah eh, Dia sudah dikatakan rujuk Tapi saya gak tahu Mungkin saja satu talaknya sudah tiga Kok sih orang yang Mungkin saja Mari talak mulenat omahin Habis nasa idah Balik nam omahin orang yang Kan mungkin saja Padahal sudah talak terakhir. Yang tidak cukup dengan rujuk Harus dengan akad bahan Ini loh pentingnya kita ngasih Oke? Okay? mestubat otorit sa Allahu aleyh tebrik ya efendim sembe vallahu